Mitra bisnis, dalam pilkada, calon independen atau perseorangan diperbolehkan untuk maju, namun untuk pemilihan di tingkat nasional, yakni pemilihan presiden, calon independen sampai saat ini belum diperkenankan. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis sekaligus politisi, SISNS. Masis, apa komentar Anda? Menurut saya, pilkada sesuai risiko lebih jauh sudah mulai harus independen semua. Presiden harus diupayakan karena independen itu lebih baik daripada harus lewat partai doang. Jadi, kesempatan rakyat yang tidak suka partai ada kesempatan untuk menyambungkan presiden. Apakah nantinya capres independen dapat terwujud, Mas? Nggak bakal bisa terwujud kalau yang mengubah itu tetap anggota DPR. Anggota DPR itu orang partai politik. Sampai hujan keong racun juga nggak bakal bisa berubah. Jalur yang bisa mengatur supaya ini diubah, kalau lewat DPR nggak bakal bisa berubah. Tapi kalau ada jalur lain, kemungkinan besar bisa berubah. Memangnya partai-partai politik tidak setuju, Mas, dengan rencana capres independen ini? Pastilah orang kesempatan dia nyari duit, kesempatan dia meruk duit, nyolong duit, negarong duit, itu kan lewat situ. Ada calon presiden, g u pakai partainya harus bayar. Jadi, kalau independen nanti penghasilannya berkurang dan bisa-bisa calon presidennya n g g a k menang, ya menang yang independen nanti ketakutan kan jadinya. Lalu, bagaimana agar capres independen dapat maju ke pemilu, Mas? Harus rakyat yang maju, rakyat yang minta, yang m e nuntut. Rakyat kalau u d a h pakai rakyat banyak atau people power, semuanya bisa berjalan. Tapi people power itu juga hati-hati ditunggangi. Seperti reformasi kemarin, kita akan lebih buruk. Jadi kalau ada reformasi jilid dua pun, mesti berhati-hati agendanya apa, selesai nggak agendanya. Agenda reformasi yang lalu nggak selesai. Salah kapras, semuanya kena euforia duluan. Menurut Mas, apakah dalam pemilu selanjutnya, Capres Independen sudah dapat maju, Mas? Nggak tahu ya, saya akan coba dulu, saya sama teman-teman nih, mau mencoba melakukan gerakan namanya perjaka, perbaikan Jakarta. Kalau saya bisa mulai dengan independen di Jakarta, dengan baik, dengan tidak keluar uang si calonnya, dengan bantuan rakyat, kampanyenya maupun apanya, maka daerah lain bisa. Kalau daerah lain bisa, maka presiden pun harus bisa. Berarti rakyat semuanya setuju kan? Kalau semua rakyat setuju berarti itu namanya people power. Harus ada pilot project. Begitu bisa, semuanya i k u t Begitu semua i k u t berarti ke atas juga jadi.、Gitu. Demikian SISNS. Saya Kiki Wijaya.